Assalamualaikum, saudarln. Berita malam edisi hari ini, Selasa 4 Juli 2017, dibacakan Ardiansyah. Warga Manjapahit tewas di tabrak bus. Laboratorium SMA Negeri 1 Gandapura terbakar. Warga 3 desa di Mangging Abtia krisis air bersih. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Dálun 2 ruang laboratorium kimia SMA Negeri 1 Gandapura Biren dan Satu unit rumah penjaga sekolah yang berada di desa Lapang Timu Gandapura Biren. Ludus terbakar sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat siang tari. Ruangan dan rumah yang terbakar berada di bagian belakang kompleks sekolah. 6 unit armada pemadam kebakaran dan para guru serta warga berhasil memadamkan api setengah jam kemudian setelah ruang laboratorium fisika yang berada berdekatan dengan ruang yang terbakar dan berbagai ruangan lainnya selamat dari musibah tersebut. Komite SMA Negeri 1 Gandapura Biren Jabardi M. Jabir mengatakan beberapa guru dan warga melihat api muncul di rumah penjaga sekolah yang ditempati Muhammad. Saat kebakaran rumah tersebut dalam keadaan kosong, Api kemudian terus membesar dan menghanguskan dua ruang laboratorium kimia yang berdampingan dengan rumah penjaga sekolah. Puluhan warga dan guru selain memadamkan api dan mengeluarkan barang-barang yang mampu diselamatkan. Kapolres Respirana KBP Rizal Yulianto melalui Kapolsek Gandapura, Ibda Zulfikar mengatakan saat mendapat informasi, anggota segera bergerak ke lokasi yang berjarak 1,5 km sebelah timur Mapolsek Gandapura, Ibda Zulfikar belum mengetahui sumber api karena rumah penjaga sekolah dalam keadaan kosong dan cuaca yang panas. Darlun kemarau panjang yang melanda Kabupaten Aceh Barat Daya selama satu bulan lebih mengakibatkan krisis air bersih di sejumlah lokasi. Ratusan warga di tiga gampung di Kecamatan Mangging dilaporkan kesulitan mendapatkan air bersih. Camat Mangging Tabari mengatakan warga dalam tiga desa yang mengalami krisis air yakni Desa Ujung Padang, Lungbaru dan Kampung Paya. Sumur galian termasuk sumur bor di rumah penduduk setempat mulai kekeringan sebagai dampak musim kemarau. Kebutuhan air untuk memasak warga mengambil di sumur bor milik tetangga yang belum kering tapi debitnya sangat terbatas. Sedangkan kebutuhan air untuk diminum warga membeli air mineral isi ulang. Bahkan tidak sedikit warga setempat mandi di daerah aliran sungai Kerung Baru, Kecamatan Lembasabil. Selalun Forum Antikorupsi dan Transparansi Anggaran Fakta menyoroti proses penerimaan siswa baru sekolah dasar tahun pelajaran 2017-2018 di Banda Aceh. Pasalnya model penerimaan berbasis online yang mulai diterapkan tahun ini tidak dapat dengan mudah diakses publik sehingga rawan terjadi kecurangan. Koordinator Badan Pekerja Fakta Indra P. Kemala mengatakan sangat mengapresiasi langkah pemerintah memperlakukan sistem penerimaan berbasis online yang memprioritaskan siswa berdasarkan zonasi dan domisili. Tetapi sejak pendaftaran dibuka kemarin, data pendaftaran berbasis online belum juga terpampang di portal resmi Banda Aceh. Persoalan tersebut lanjut Indra telah disampaikan langsung pihaknya ke pihak Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Menurutnya jika penerimaan siswa baru benar-benar dilakukan secara fair berdasarkan zonasi, maka data pendaftar merupakan hal terpenting yang harus dibuka ke publik dan sama-sama dapat mengawasinya. Ia juga mengatakan hampir bisa dipastikan bahwa semua orang tua calon murid menginginkan anaknya dapat menempuh pendidikan di sekolah yang kualitasnya lebih baik. Sudah sebanyak 25 anggota DPRK Cibaradaya mulai bulan Juli 2017 kembali dibayarkan gaji seperti biasa. Pembayaran tersebut setelah berakhir sanksi administratif tidak dibayar gaji selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2017. Sekretaris DPRK Abdiya Nazarudin mengakui sedang memproses pembayaran gaji Juli untuk 25 anggota dewan setempat. Ia mengatakan sanksi administratif yaitu tidak dibayar gaji selama 6 bulan telah berakhir Juni lalu. Memasuki bulan Juli, gaji mereka sedang diproses pembayaran. Surat perintah membayar telah diajukan ke Badan Keuangan Daerah Abdiya. Selanjutnya Badan Keuangan Daerah mengeluarkan surat perintah pencairan dana. Ia mengatakan mulai besok anggota Dewan sudah bisa mengambil gaji pada bendahara di gedung DPRK Abdiang. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram Sudah Sudarlun seorang warga desa senebu Baru, Kecamatan Manyak Payit, Aceh Tamiang, Di Zakari, 42 tahun. Dini hari tadi tewas saat becak motor barang yang dikendarainya ditabrak bus di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Alur Merbu, Kecamatan Langsa Timur. Kapolres Langsa KBP Satya Yuda Prakasa melalui kasar lantas AKP Viva Pebriana Sari mengatakan sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat korban mengendarai becak motor dengan nomor polisi BL6953FD miliknya bergerak dari Langsa menuju Medan dan di belakangnya melaju bus angkutan antar provinsi. Saat di lokasi jalan lurus, bus yang tidak diketahui nomor polisi dan identitas sopirnya tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menghantam bagian belakang becak korban. Akibatnya korban Fandi Zakari terbelanting bersamaan dengan becak. Pasca menabrak Fandi, bus tersebut langsung kabur menuju medan. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung menginformasikan kejadian itu kepada pihak kepolisian, sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk divisum. Darlun, kebakaran lahan gambut di Aceh Barat yang telah terjadi beberapa hari terakhir semakin meluas. Dampak kebakaran mengakibatkan kabur asap menyelimuti sejumlah titik di kabupaten setempat sehingga menganggu aktivitas warga. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah Aceh Barat, kebakaran lahan melanda empat kecamatan meliputi sama tiga, Cuhan Pahlawan dan Merbo. Kebakaran lahan gambut juga melanda beberapa titik perbatasan kecamatan Arongan Lambale, Aceh Barat, yang berbatasan dengan Kecamatan Tenom, Aceh Jaya. Kepala BPBD Aceh Barat, Syahluna Pole mengatakan kebakaran lahan gambut telah sangat sering terjadi di Aceh Barat, terutama ketika musim kemarau. Kebakaran tersebut dipicu oleh warga yang membuka kebun lalu membakar lahan. Kabur asap menyelimuti sejumlah titik di Aceh Barat, terutama pada pagi hari. Kondisi ini mengganggu kesehatan masyarakat, menyebabkan iritasi mata dan jarak pandang pengendara yang terbatas.